Minum sambil berdiri Merupakan perkara yang diharamkan ya Menurut pendapat yang terkuat Telah dijelaskan oleh Asyikh Al-Bani Rahimahullah Berdasarkan eh, Sekian banyak hadis Larangan dari Nabi AS Untuk minum sambil berdiri ya Bahkan ketika ada seorang sahabat yang Terlanjur minum sambil berdiri Nabi AS Memerintahkan untuk Memuntahkan minuman tersebut Sementara ini merupakan perbuatan yang mubadir, ya kan, membuang minuman, sesuatu yang dilarang. Tapi karena perkara yang lebih dilarang, Nabi ada suatu asal memerintahkan untuk melakukannya. Nah, nah kemudian Anas radhiyallahu anhu ketika ditanya, ya, lalu bagaimana hukum makan sambil berdiri? Dia ya, mengatakan, syarrun minhu lebih buruk ya, daripada minum, lebih parah daripada minum. Sehingga hindari Nabi AS juga menyebutkan Minum sambil berdiri Merupakan bentuk tashabuh dengan syaitan ya. nah, Sehingga lebih atau semakin menekankan Dilarangnya perbuatan tersebut Larangan dari Nabi AS Diserupakan dengan perbuatan syaitan Kemudian hadis yang menjelaskan tadi Nabi AS Memerintahkan seorang sahabat Untuk memuntahkan Air yang dia minum sambil berdiri